Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah <coughs> ikhwani fi dini <na> <coughs> kita telah masuk pembahasan kepada makna atau pengertian rukun Islam yang kedua yaitu zakat <coughs> dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah wa min thamaratil iman bihinna bihadzal Rukun dan termasuk daripada buah yang didapatkan dengan rukun ini Yaitu rukun wajib menunaikan zakat, rukun ketiga Daripada rukun Islam Awalan yang pertama Ialah tathirun nafsi Membersihkan jiwa Pembersihan jiwa Min radilati syuhi Dari Kehinaan Atau kerendahan Kebakilan Asyuhi itu Tabiat yang jelek Wal bukli dan kebakilan Idhuma di mana kedua tabiat tersebut Khaliqani zamimani adalah dua akhlak yang tercelah Fi kulli syariatin min syara'i illah Di setiap syariat daripada syariat-syariat Allah tercelah dalam syariat syariat para nabi dan para rasul maka dengan mengeluarkan zakat di sana ada upaya pembersihan akhlak dari topiat jelek yaitu topiat egois mementingkan diri sendiri tobiat bakhil kekikiran dan tobiat-tobiat yang lainnya danian yang kedua daripada buah yang didapatkan dengan Menunaikan rukun iman yang ketiga itu ialah tadimul islam Wasadda muslimin Bahwa zakat itu adalah tadim Sebagai sumber pendanaan Bagi perjuangan islam Dan untuk menutup, sada menutup hajat al muslimin, keperluan kaum muslimin, pembelanjaan melalui zakat untuk keperluan keperluan Islam seperti untuk jihad fi sabillillah. <tuh> atau untuk keperluan keperluan yang sebagaimana disebutkan dalam dalam delapan asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat maka dengan adanya kewajiban zakat Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Agar kaum muslimin Mendapatkan sumber dana Bagi kepentingan pelaksanaan syariat Allah di muka bumi ini <tuh> Thalithan Bahawa hikmah ketiga daripada pelaksanaan zakat adalah tanmiatan lil malil muzakki adalah menumbuhkan tanmiatan sebagai upaya untuk menumbuhkan mengembangkan harta orang yang berzakat Karena dengan mengeluarkan zakat Maka harta itu dibersihkan dari barang haram Dan dengan harta itu telah dibersihkan dari perkara haram Maka barokah Allah akan melimpah kepada harta itu dengan diberkahinya harta itu oleh Allah maka tentunya ini akan semakin melipat gandakan harta tersebut <tuh> harta yang barokah ialah harta yang akan dengan mudah mendorong pemiliknya untuk membelanjakannya di jalan yang halal. Famanakosomalun min sodakatin maka tidak akan berkurang harta itu karena disodakokan. Balyazidu balyazid bahkan harta itu bertambah dan bertambah. Wahmamaan as-sawmi fil loqoti. Kemudian kita masuk kepada rukun yang keempat daripada rukun Islam ialah puasa di bulan Ramadan Adapun makna puasa secara bahasa as-sawm secara bahasa maknanya ialah fawal imsah kuan syai ma' Yaitu menahan diri dari sesuatu. Asal maknanya ialah al imsak, yaitu menahan diri. Wafis syari, adapun secara definisi menurut syariah, wal imsaku anil muftirati biniyatin nahar ramadana. Ibadatan lillahi wa mtithalan li amri Puasa itu ialah al-imsak menahan diri Dari al-muftirat Dari perkara yang membatalkan puasa Perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menahan diri untuk biniyatin, untuk sengaja-sengaja melanggar pembatal pembatal puasa itu. Maka menahan diri dari tindakan sengaja-sengaja melanggar pembatal puasa itu, nahar Ramadhan di siang hari Ramadhan ialah. Diniatkan menahan diri dari perkara-perkara itu Dalam rangka ibadatan lillahi Dalam rangka beribadah kepada Allah Wa dan dalam rangka menunaikan di amri perintah Allah Walahu samaratun azimatun Dan bagi puasa ini Ada zamarah Ada Buah yang Atau hikmah yang besar Waya tarwidun nafsi Yaitu Tarwidun nafsi melatih jiwa Untuk Ala Tarkil Mahbubati Untuk meninggalkan perkara-perkara yang disenangi Yaitu makan, minum dan berjima Dengan istri Melatih diri Melatih jiwa Untuk meninggalkan perkara yang disenangi wal Walma'lufat dan perkara-perkara kebiasaan Tolaban Limardatillahi Meninggalkan Semua yang disenangi Dan semua yang Merupakan kebiasaan itu Dalam rangka Mencari Limardatillahi Mencari Ridha Allah Wa tom'an Fi naili thawabihi Yawmal qiyam Yawmun lilqaihi Yawmul liqaihi dan dalam rangka ambisi, ta'man, ambisi, lina'ilitawabhi untuk mencapai pahala Allah pada hari lqa'e pada hari perjumpaan dengan Allah wamalhaju. <tuh> Adapun kemudian. Dalam hal pembicaraan tentang rukun Islam kelima Yaitu haji Filogati Secara bahasa Fahuwal qasdu Maknanya Ialah Secara bahasa Tujuan Al hajj Maknanya secara bahasa Ialah al qasdu Tujuan Wafi lisan syari'i Adapun definisi menurut syari'ah Huwa qasdu baitillahil haram Ialah Menunjukkan Perjalanan Ke baitillahil haram Ke rumah Allah yang mulia Lilqiyami bimana sikil haji Untuk menunaikan manasik haji wa ada' jamii' sya'ire dan menunaikan segenap syiar-syiar yang ada padanya walau thamaratun minha dan bagi haji itu ada buah yang bisa didapatkan di dunia ini ialah salah satunya Sebagian daripadanya ialah Al-awalu Yang pertama Tarwidun nafsi Melatih jiwa Ala badlil mali fi sabi lillahi Untuk Memberikan Harta Menumpahkan harta di jalan Allah karena haji min sabilillah karena haji termasuk daripada perbuatan perjuangan di jalan Allah maka dengan haji seorang muslim dilatih untuk berkorban mengeluarkan hartanya Seberapa yang dibutuhkan Dalam Perjuangan atau upaya Menunaikan Perintah Allah Latihan yang demikian sangat perlu Dan sangat penting Bagi seorang muslim Untuk menjadikan pada dirinya kepribadian seorang mujahid karena setiap muslim dipersiapkan oleh syariah oleh syariat Allah untuk menjadi personil personil mujahid untuk berjihad di jalan Allah. Maka Allah menetapkan syariat Yang untuk mendidik mereka Agar bermental sebagai mujahid Di antara mental-mental mujahid Ialah Dia dengan taat meninggalkan segala yang dicintainya kapan saja Demi Ketaatannya kepada Allah Demi mencapai ridha Allah Juga Mental mujahid Yang Dituntunkan Di dalam syariah adalah Sabar Dalam menghadapi Segala Problem-problem dalam uh, di jalan Allah Atau di medan jihad Dan tidak mundur ke belakang ketika menghadapi problem-problem itu Juga mental mujahid Ialah siap berkorban seberapapun yang diminta Bahkan berkorban jiwa raga Demi mencapai ridha Allah Dan yang terakhir ini Dilatih Seorang muslim Dalam pelaksanaan Ibadah haji Thanian At-tadhiya tu bin nafsi Fi jami'i ta'atillah Mengorbankan Atau hiya pengorbanan Binafsi pengorbanan jiwa Dalam segenap Perkara Demi ketaatan Atau amalan-amalan taat kepada Allah Makanya haji itu dinamakan oleh Rasulullah SAW Ialah jihad kecil atau jihad nisa jihad untuk para wanita karena pada pelaksanaan ibadah haji itu manasik haji terdapat latihan-latihan untuk berjihad untuk sabar dalam menderita atau menjalani penderitaan di medan jihad berwukuf di arafah untuk tinggal di sana sampai pada waktu yang dituntunkan oleh syariah yaitu sampai tenggelamnya matahari tanggal sembilan dulheja Berangkat menuju Muzdalifah dengan ketentuan tidak boleh menjalankan sholat maghrib di Arafah, tetapi menjalankannya dengan jama' takhir di jamak dengan digabungkan dengan sholat isya di Muzdalifah menginap di musdalifah dengan seadanya dan dengan apa yang bisa dipakai sebagai tempat untuk tidur dan kemudian esoknya setelah sholat subuh di masjharil haram <tuh> kemudian ketika sudah terang sebelum terbit matahari sudah harus berangkat menuju Minah <tuh> dalam kondisi berdesak-desakan dengan jutaan manusia semuanya satu komando satu tujuan satu sasaran menuju Mina semuanya dalam keadaan keharusan melempar jumrah dan kemudian menyembelih korban serta mencukur rambut untuk bertahalul Setelah itu harus berangkat lagi Tergesa-gesa Dari Mina menuju ke Kaabah Untuk Tawaful Ifadah Berjejal-jejal dengan jutaan manusia Di seputar Kaabah Kemudian Sa'i dari Sofa ke Marwah Dari Marwah ke Sofa dalam kondisi semuanya menuju kepada satu tempat selesai sa'i sofa marwah balik lagi ke Mina dan menginap di Mina dengan tempat seadanya kemudian besoknya setelah tergelincirnya matahari di waktu duha semuanya berangkat menuju jumrah tiga jumrah jumrah tuh suhrah, wusta, tuh lustah masing-masing dilempar tujuh lemparan batu. Dan setelah jumrah tetap menginap di Mina sampai esoknya melempar lagi jumrah. Setelah itu baru keluar dari Mina menuju ke Ka'bah untuk tawaf tawaful wada. Bahkan sebelum berangkat ke Arofah Tanggal 8 Dulhijjah harus menginap di Mina Dan berangkat Dari Mina Esoknya setelah menginap di Mina Tanggal 8 malam 9 9 Dulhijjah Dari Mina itu berangkatlah ke Arofah Dan selanjutnya dan selanjutnya Rangkaian manasik haji ini Semuanya ditempuh dengan penuh kesengsaraan Membutuhkan vitalitas tubuh, kesehatan tubuh Membutuhkan kekuatan jasmani dan kekuatan rohani Untuk menahan lisan supaya jangan berdebat, supaya jangan cekcok Kadang-kadang rebutan air, rebutan kamar mandi Untuk buang hajat Dan rebutan makanan Dan berbagai kesulitan-kesulitan yang sangat berat Kurang lebih 5 juta manusia berkumpul di satu tempat Dan bergerak dari Tem satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sama untuk beberapa hari dari tanggal 8 Dhul Hijjah sampai tanggal 12 Dhul Hijjah atau tanggal 13 Dhul Hijjah bergerak berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain dari Manasik Haji dengan pakaian ihram melepaskan segala kemewahan itu semua adalah latihan untuk berkorban jiwa dan raga di jalan Allah wa ba'ad fa inna al fi'li li hadhihi al usul al azimah Maka sesungguhnya Pelaksanaan secara Pelaksanaan dengan perbuatan Terhadap rukun-rukun Islam ini tadi Al-usul al-azimah pokok-pokok yang agung Fi wakil hayati Di dalam Realitas kehidupan dunia ini, ya jeli bulil ummatil Muhammadiyati kullah solahin wafalahin, akan bisa menarik segala kebaikan dan segala kemenangan bagi umat Muhammad, saw. Fi umuri dinia wa dunia Dalam perkara agamanya maupun dalam perkara dunianya Seorang muslim yang mempunyai Kesiapan untuk Berkorban Jiwa raganya Demi ketaatan kepada Allah Maka dia akan mendapatkan kekuatan iman Dan kekuatan hati di dalam berislam Dengan dia menjadi semakin kuat imannya Wibawanya akan semakin Naik di hadapan musuh-musuhnya Berarti Kekuatan iman yang merupakan keuntungan agama Itu akan berakibat Kepada keuntungan duniawi Yaitu Antara lain musuh-musuh Islam Akan semakin Memandang dengan penuh kekhawatiran ketakutan Orang-orang yang beriman itu Karena Allah angkat Haibah, kewibawaan Si muslim Dan si mukmin tersebut <tuh> Maka oleh karena itu Seorang hamba Tidaknya bertakwa kepada Tuhannya wal dan hendaknya menunaikan ketakwaan itu kepada Allah fa innaha usuludiniyyatin karena perkara takwa itu adalah merupakan Usul pokok-pokok daripada agama wal simatul wal simatan lidamihi wamalihi wa irti dan merupakan perlindungan darah, perlindungan harta dan perlindungan kehormatan bagi seorang Muslim bila telah menunaikan. Rukun Islam yang lima itu, wa miftahu asilin dan kunci yang sesungguhnya lidukuli jannatin untuk masuk surga ardhuha ka ardesh samawati yang luas wilayah surga itu seperti luasnya Wilayah Langit yang tujuh Wal ardi Ditambah bumi Wa iddat lilladina amanu billahi Warusulih Yang dipersiapkan oleh Allah Untuk orang-orang yang beriman Kepada Allah Dan orang-orang yang beriman Kepada Rasulnya Zalika fadlullahi yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah yuthihmayyashau yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu alfadzil aladhim dan Allah itu memiliki keutamaan yang besar. Wadzakar al-muallif rahimahullah. Dan pengarang kitab al-usul salatah telah menyebutkan Bianna min anwa il ibadati al-iman Bahwasannya termasuk daripada jenis-jenis ibadah itu ialah al-iman Setelah kita membahas tingkatan al-islam kita masuk kepada pembahasan tingkatan yang lebih tinggi yaitu al-iman. Wal imanun martabatan 'azimatan min maratibiddin. Dan iman itu adalah martabat kedudukan yang agung. Daripada kedudukan kedudukan agama, warkan usitatun kama takarohan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis jibril al-mashhur, sebagaimana dan rukun rukunnya ada enam, sebagaimana telah disebutkan enam rukun ini oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril yang terkenal wahia yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumilakhiri wa tu'mina bilqadari khairihi wa syarihi minallahi tabarak wa ta'ala ia engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada para dan kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada para rasulnya dan beriman kepada hari akhirat dan engkau beriman kepada takdir, takdir kebaikan dan kejelekan semuanya engkau imani sebagai perkara yang ditakdirkan oleh Allah. Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi itu rukun iman yang enam. Walikuli ruknin minah dilarkanis sittati dan bagi setiap rukun daripada rukun-rukun yang enam ini Makna ada makna yang bagi fahamuhu yang harus difahami oleh setiap muslim. Faham makna iman billahi, makna iman billahi azza wa jalla. Adapun makna rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah yang mahagung dan mahamul ya fa wa tasdiq bi yaitu membenarkan adanya Allah wal iqraru sharih bi dan mengikrarkan dengan terang-terangan dengan tegas bahwa Allah mempunyai sifat rububiyah Sifat Robbiiyah Allah yaitu bahwa Allah diyakini sebagai satu-satunya zat yang mencipta seluruh alam ini dan yang memiliki seluruh alam ini dan yang mengatur dan menguasai seluruh alam ini keyakinan demikian dinamakan tauhidur rububiyah mengikrarkan bahwa Allah mempunyai sifat rububiyah wal i'tirafud dhahir wal batin biulohiyatihi dan mengakui secara zahir dan batin bahawa Allah mempunyai sifat uluhiyah Bahawa Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadai Ditaati segala perintah dan larangannya والإيمان وعلى الوجه الحق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى dan juga termasuk daripada pengertian rukun iman yang pertama ini ialah beriman alal wajhil haki dengan cara yang benar. Beriman kepada nama-nama Allah yang baik Asmaillahul Husna dan beriman kepada sifat-il Allah sifat-sifat Allah yang maha tinggi. وتطبيق ذلك تطبيقا عمليا في واقع الحياة dan melaksanakan semuanya itu. Dalam pelaksanaan Amal Di dalam Kehidupan dunia yang nyata Melaksanakan Keyakinan kita kepada sifat-sifat Allah yang Agung Melaksanakan keyakinan kita kepada nama-nama Allah yang tinggi yang mulia. Contohnya ialah bahwa kita ketika meyakini bahwa Allah lah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Allah mempunyai sifat sebagai zat yang maha besar maka kita menganggap kecil di hadapan kekuasaan Allah diri kita menganggap kecil di hadapan kekuasaan Allah segala yang ada di alam ini bila kita takut dengan kebesaran dan kehebatan musuh kita kembalikan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Dengan itu menjadi kecilah musuh Karena kita kembalikan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Itu contoh pelaksanaan Iman kita kepada sifat-sifat Allah Kalau kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai nama Ar-Razak Maha Pemberi Rizki Maka kita Meminta Rizki kepada Allah Meminta segala keperluan kita kepada Allah karena Allah lah maha pemberi sehingga kita tidak gusar tidak kecil hati dari bayang-bayang kefakiran ketika kita di jalan Allah karena Allah yang menjaminnya dan keimanan bahwa Allah Maha Kuasa Al-Qadir Maha Kuasa Menyebabkan kita Bersandar bertawakal sepenuhnya kepada Allah Dan dengan kita bertawakal kepada Allah di jalan Allah akan menjadi besarlah hati ini Dan akan semakin Dekat kita kepada Allah Dan semakin optimis hidup kita Menatap masa depan dengan ridha Allah Ini contoh-contoh pengamalan Daripada keimanan kita kepada sifat-sifat Allah Yang agung Contoh-contoh pengamalan Dalam hal keimanan kita Kepada nama-nama Allah yang mulia Dan masih banyak lagi Daripada Contoh-contoh pengamalan Dari masing-masing Keimanan kepada Sifat-sifat Allah yang agung Dan nama-nama Allah yang mulia itu Kita melaksanakan semua keimanan kita kepada Allah, kepada sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang agung itu dalam kehidupan dunia ini. Kama yuridullah, tentunya kita melaksanakan seperti yang Allah kehendaki. Wakama syara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita melaksanakannya. Tentunya sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW Kita melaksanakannya dengan apa yang dimaukan oleh Allah Dan dengan ibtiba mengikuti tuntunan Rasulullah SAW Kama qala Allahu 'azza wa jalla sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah yang Maha dan Maha Mulia. Zalikumullahu La ilaha illa huwa. Khaliqu kulli syai'in. Fa'buduhu wa huwa ala wakil. Al-An'am ayat ke-102. Demikian itulah Allah Tuhan kalian Tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia Dialah Khalid pencipta kullah syaih segala sesuatu Fabuduhu Maka beribadalah kalian kepada Allah dan dia Allah atas segala sesuatu betul-betul menguasai waqala subhanahu dan Allah berfirman Allah yang maha suci berfirman wa ilahu kum ilahu wahid Dan Tuhan kalian itu adalah satu-satunya sesembahan La ilaha illahu ar, ar rahim Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya dia Dan dia Allah adalah ar-rahman Maha pengasih ar-rahim, maha penyayang Surat Al-Baqarah ayat ke-163 Waqala tabarukah wa ta'ala Dan juga firman Allah yang maha mulia dan maha tinggi Laisa kamitli syai'un wa wasami'ul basir Tidak ada yang serupa dengan Allah Segala sesuatu dan Dia Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat Surat Asyura ayat ke 11 ayat-ayat ini menuntunkan kepada kita bagaimana kita menerapkan keimanan kita kepada sifat-sifat Allah yang agung itu dan bagaimana kita menerapkan keimanan kita kepada nama-nama Allah yang mulia. Ayat ini juga menuntunkan kepada kita Untuk bagaimana kita Menerapkan dalam kehidupan nyata ini Keimanan kita kepada uluhiyah Allah Bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak Dan pantas untuk diibadahi. Wa min tamaratin imani billahi Dan termasuk daripada buah keimanan kepada Allah Rukun iman pertama Ialah Tahrirun nafsi minarriqi ni ghairin lahi Membebaskan jiwa Dari arriq Membebaskan jiwa dari segala perbudakan kepada selain Allah, dari segala yang diibadai, ala ehtilafian wahiya dengan berbagai macam jenis macamnya, wajah ala ibadat takhalis sultanin lay wahdau dunasiwa dan menjadikan segala bentuk peribadatan benar-benar diikhlaskan untuk Allah semata dan tidak diberikan kepada selain Allah Begitulah ketauhidan apabila menghunjam pada kepribadian seseorang Menjadikan dia sebagai Orang yang mempunyai Kepribadian merdeka Dia tidak akan Menganggap besar selain Allah Dia tidak akan Menganggap besar dirinya Dia tidak akan Menganggap besar selain Dirinya Siapapun dia Segala yang selain Allah adalah makhluk Sama dengan saya Saya juga makhluk Karena itu Tidak akan ada Yang Dianggap lebih Tinggi dari saya Kecuali yang Ditinggikan oleh Allah maka kita lebih memuliakan para nabi dan para rasul daripada segala tokoh yang selain mereka mengapa? karena para nabi dan para rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang ditinggikan oleh Allah kita memuliakan para sahabat nabi para siddiqin mengapa karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mukminin kita memuliakan para salihin Orang-orang saleh lebih dari yang lainnya. Siapapun orang saleh itu, bagaimanapun keadaan materinya, maka kita lebih memuliakan orang saleh daripada orang-orang yang toleh yang jahat. Walaupun orang soleh itu adalah orang yang fakir, Sedangkan orang yang jahat itu adalah orang yang kaya raya Begitu selanjutnya Maka jiwa yang merdeka Tidak akan bisa dikungkung Dikuasai Oleh siapapun dari kalangan manusia maupun jin Dan jiwa yang merdeka secara hakiki Adalah jiwa yang bertauhid kepada Allah Ini yang tidak bisa dikuasai Oleh manusia maupun oleh jin Dan jiwa yang merdeka Seperti ini Tidak mempunyai Rasa takut Kecuali hanya kepada Allah Dikertak oleh Siapapun Tidak akan pernah mundur Tetapi Dia akan mundur Lari tunggang Langgang Kalau diancam dengan ancaman Allah atau ancaman adab Allah. Begitu kalau tauhid iman kepada Allah itu telah menghunjam pada kepribadian seseorang, ya. Maka orang yang bertauhid tidak bisa ditunggangi oleh siapapun Orang yang bertauhid Tidak bisa Dibeli keyakinannya Dan tidak bisa dibeli hidupnya Oleh siapapun Hanya kalau yang membeli itu ialah Allah barulah dia mau menjual dirinya. Karena Allah membeli diri-diri orang mukmin itu dengan harga terlalu mahal. Inna Allah ashtara minal mu'minina bi'anna lahum jannah. Allah telah membeli kaum mukminin dengan harga surga. Terlalu mahal harganya. Yang dipatok oleh Allah ketika membeli orang mukmin. Maka orang yang bertauhid ini hanya bisa dibeli oleh Allah. Selain Allah tidak bisa membelinya. Karena harga yang diberikan oleh Selain Allah Terlalu murah dan rendah Begitulah orang mukmin. Selanjutnya kita masuk kepada Rukun iman kedua Wa amma ma'anal imani bil malaikati Alladhi huwa ruknus zhani Adapun makna beriman kepada para malaikat Allah, yang iman kepada malaikat Allah ini adalah rukun kedua. Minarkan iman dari rukun-rukun iman. Fauh adalah atas di kubi wujudi membenarkan. Adanya malaikat itu, wujudnya malaikat itu. Wanau memakhlukatilailah dzimati dan diyakini pula bahwa para malaikat itu adalah termasuk dari makhluk-makhluk Allah yang besar khalaqahumullah wa jabalahum ala ta'atih meyakini pula bahwa Allah menciptakan para malaikat itu dan Allah jabalahum menjadikan topiat mereka para malaikat itu ala ta'atih untuk taat kepada Allah Fala sabillallahumilla muhwalafati amrihi maka tidak ada jalan bagi mereka para malaikat itu untuk menyelisih perintah Allah tentara Allah yang bernama para malaikat itu tubuhnya besar. Sampai diberitakan oleh Rasulullah S.A.W Kalau malaikat itu membentangkan satu sayapnya Itu menutup, menghalangi mata kita untuk melihat langit Tertutup itu, langit Dengan satu sayapnya Bukan dua sayap Padahal malaikat itu ada yang dua sayap ada yang empat sayap, ada yang delapan sayap, dan selanjutnya dan selanjutnya menempuh perjalanan. Kalau ukurannya perjalanan itu kita tempuh sehari dalam sehari itu malaikat bisa menempuh perjalanan. Jarak 50 ribu tahun Was, ditembus sehari kalau tubuh kita seperti ini habis jadi abu karena percepatan yang demikian dahsyatnya malaikat itu Demikian banyaknya tak terhingga, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Langit selebar itu dan seluas itu tidak ada satu jengkal pun dari wilayah langit kecuali di situ kata Nabi ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah. Tidak tahu sudah berapa jumlahnya Bumi Di sana di bumi ini Para malaikat Berjejalan Di majelis-majelis ilmu seperti ini Bahkan bertumpuk-tumpuk Mengelilingi majelis ilmu itu sampai nyundul langit bertumpuk-tumpuknya malaikat itu hujan yang diturunkan oleh Allah ke bumi, setiap tetes dari hujan itu diantarkan oleh satu malaikat ke tempat yang Allah tentukan untuk sampai ke sana tetesan itu sementara kita tidak tahu apa Sudah ada yang bisa menghitung Berapa tetesan hujan itu Kalau hujan lebat Tidak tahu Hah Angin digerakkan Oleh para malaikat Dan Gunung Bergerak Meletus Dan segala kejadian-kejadian alam digelak digerakkan oleh para malaikat tentara Allah tak terhingga jumlahnya kita yakini malaikat itu ada dan Allah memerintahkan kepada mereka dan Allah tidak membutuhkan mereka Untuk menjalankan segala sebab Yang Allah takdirkan Kalau kita beriman Adanya para malaikat Dengan Keyakinan seperti ini dan pengenalan yang seperti ini Tinggal kita tambah lagi Yaitu beriman bahawa para malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk memihak kaum mukminin. Untuk memihak kaum mukminin. Kalau kaum mukminin beriman kepada para malaikat itu, mereka akan mendampingi kaum mukminin dalam segala keadaan menghadapi musuh-musuh mereka itu menyebabkan hati besar seorang mukmin berdoa kepada Allah dalam segala kegentingan minta bala bantuan dari Allah para malaikat Allah mengaminkan doa kita di seputar kita Ya, Dan Allah mem akan memerintahkan kepada para malaikat itu Untuk menunaikan segala keperluan-keperluan kita Menakut-nakuti musuh Sehingga musuh menjadi gentar Itu para malaikat diperintahkan oleh Allah demikian Ya Allah kalau kita merasa dan beriman dibekingi oleh malaikat Di jalan Allah Siapa lagi yang kita takuti Dari para makhluk ini Sudah selesai Ha, Kalau kita kenal Saudara kita Dari makhluk-makhluk Allah yang mulia Yaitu para malaikat Seperti itu Lalu kapan kita berkecil hati dalam menghadapi segala problem hidup ini? Tidak ada waktu lagi untuk berkecil hati. Hah? Maka dikatakan di sini, wakat asnadallahu ilaima amalan hamatan. Dan sungguh Allah telah menyandarkan kepada mereka amalan-amalan penting. Layakumu bihasi wahum tidak akan bisa melaksanakan amalan-amalan itu kecuali mereka. Famin hummayan zilubil wahyi dari mereka. Ada yang diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan wahyu. Setelah wahyu berhenti, apa tugasnya? Iyalah menyampaikan mimpi-mimpi baik pengganti wahyu. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mimpi-mimpi baik itu. Diantarkan oleh para malaikat kepada orang mukmin yang sedang tidur di jalan Allah. Tidur di jalan Allah yaitu tidur dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah padanya. Sallallahu alaihi wa wasallam. Jadi pengganti Wahyu masih tetap turun, yaitu mimpi, mimpi yang baik. Wominhum mayyusriful qatra wal nabata. Dari para malaikat itu ada yang mengurus tetesan-tetesan hujan diurus oleh para malaikat itu. Untuk disampaikan ke tempat yang Allah takdirkan untuk sampai padanya Karena itu syaiton paling takut dan paling tidak senang kepada hujan Syaiton lari bersembunyi nah, Di tempat-tempat persembunyian mereka Bila datang hujan karena di saat itu banyak malaikat rahmat dan setan tentunya takut dengan para malaikat Allah itu. Doa orang mukmin ketika hujan lebat itu sangat makbul. Sangat diterima oleh Allah. Sangat didengar oleh Allah. Karena apa? Karena terus menerus Doa itu Diaminkan oleh para Malaikat Allah ya. Dan juga Malaikat itu ada yang diberi Tugas oleh Allah untuk menumbuhkan Tetumbuhan Dari benih Sampai menjadi Tetumbuhan Wa minhum man Adam min as makruhati illa ghairi Dan ada pula dari para malaikat itu yang diperintah oleh Allah untuk memelihara Bani Adam dari segala kejelekan dan segala yang tidak disenangi Nah ya? mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk selamat maka setiap hampir kena malapetaka diloloskan oleh para malaikat itu dari malapetaka tersebut dengan perintah Allah karena belum datang waktunya ya Mereka yang di, diperintahkan oleh Allah untuk dipelihara Diselamatkan dari berbagai peristiwa Oleh tangan-tangan para malaikat tersebut Ilaghairizhalika dan berbagai tugas yang lain-lainnya lagi Seperti malaikat rahim Tugasnya masuk ke rahim Ibu Untuk meletakkan memilih dari mani itu Dipilih satu sel Dan Apa yang Allah pilih dari satu sel itu Lengkap dengan segala topiatnya sudah ditiupkan di situ. Satu sel itu yang enggak kelihatan oleh mata mata telanjang. Dari mani itu. Terus diantarkan oleh malaikat itu ditempelkan di rahim ibu. Tep nempel. Kemudian dijaga. Kemudian terjadi proses pembuahan dalam bentuk kemudian menjadi gumpalan darah dan selanjutnya dan selanjutnya sampai lahir jadilah anak manusia itu semua dijalankan oleh petugas malaikat rahim masuk ke dalam rahim Mengurus semuanya Sampai mengantarkan bayi itu Kapan bayi itu lahir Ditentukan oleh Allah Begitu ketentuan Jam detik lahirnya Digerakkan oleh Malaikat itu, bayi itu Untuk Terus keluar, keluar, keluar Dari rahim itu dan lahir Subhanallah itu semua diterangkan dalam sunnah tapi tentunya hal ini tidak bisa diterangkan oleh ilmu medis ilmu medis hanya menerangkan bahwa bayi itu bisa bergerak keluar setelah adanya tekanan dari otot-otot rahim itu yang menekan bayi itu untuk kemudian keluar tapi kapan Kenapa kok sebelumnya otot-otot itu diem aja tidak mau menekan Kok tiba-tiba terus bergerak, bergerak, bergerak Dan kemudian menekan dan menekan Ini tidak bisa diterangkan Sehingga tidak bisa direkayasa Untuk dipaksakan jam sekian harus lahir Tidak bisa Kecuali ya di sesat dibuka, diambil bayi itu kalau secara vetro dan itu telah disepakati oleh seluruh ahli medis bahwa kelahiran bayi dengan vetro, yaitu dengan alami itu sehat untuk bayinya dan ibunya itu sepakat semua enggak ya. Pernah dulu ada pandangan dari ahli medis Katanya kalau dengan operasi itu lebih bagus untuk ibunya Nah, ternyata pandangan itu sekarang sudah mulai dibantah oleh ahli medis Sedangkan kelahiran dengan cara alami Kapan otot-otot dalam rahim itu menekan? Janin itu untuk keluar Tidak bisa diketahui Dan tidak bisa direkayasa Hanya diupayakan saja Setelah selebih itu tidak bisa Semuanya berjalan Dengan Apa yang Telah ditentukan oleh Allah Para petugas Allah Yaitu para malaikat Bergerak itu diterangkan dalam sunnah ya. Makanya Tibbun Nabawi Ilmu kedokteran Secara Nabi Itu tentunya Lebih lengkap dan Lebih jelas tuntas daripada Tibbun Tibbul Am Ilmu kedokteran Secara umum yang ada ini Subhanallah Ha? Makanya Alimah Besyafi Rahimahullah nangis Ketika Beliau sakit menjelang wafat Terpaksa yang dipanggil ialah dokter Nasrani Kata beliau Wah asafah Wahai betapa menyedihkan Kok kaum muslimin tidak belajar ilmu kedokteran yang telah diwariskan oleh nabinya sehingga terpaksa kalian memanggil nasrani yang mempunyai kemampuan lebih dalam kedokteran ini daripada kalian. Ha Begitu kenyataannya memang nah Maka ketika kita beriman Betapa para malaikat itu petugas Allah Demikian lengkap dan tak terhingga banyaknya Maka kita tidak mempunyai rasa kekhawatiran Dalam segala keadaan Kita dengan iman seperti itu Tidak mempunyai kepanikan Tidak punya alasan untuk panik Di dalam segala kondisi Ya. Dan dengan itu kita juga tidak mempunyai pesimis. Kecil hati dalam segala kondisi. Kemudian dikatakan bahwa para malaikat itu diberi tugas-tugas yang berbagai macam tugas mima na'alam wa mima la na'alam baik tugas yang telah kita ketahui yaitu karena diberitahu kita oleh Nabi ataupun tugas-tugas malaikat yang tidak kita ketahui karena tidak diberitahu kita wa maya'alamu junuda rabbika illa huwa kata Allah dalam surat Al-Mudathir ayat ke 31 dan tidak ada yang tahu tentara Allah itu kecuali hanya Dia Allah. Balai badumukramun layas bikunaubil qauli wahum biamrihi amalud bahkan Dia Allah bahkan para malaikat itu adalah ibadun mukramun hamba-hamba yang mulia tidak akan mendahului perintah Allah Wa dan mereka itu menunaikan segala perintah Allah surat Al-Anbiya ayat ke-26-27 Walil imani bihadar rukni Dan Kalau kita beriman dengan rukun ini Yaitu rukun yang Kedua Iya Beriman kepada para malaikat itu Samaratun jalilatun Ada buah yang Mulia Minha' Termasuk daripada buah keimanan kepada para malaikat itu ialah al-ilmu bi al al-damanil subhanahu wa quwwatihi wa nufuzi sultanih, yaitu kita menjadi tahu mendapatkan ilmu betapa maha besarnya Allah Sang Pencipta yang maha suci. Dan betapa kekuatan Allah yang tak terhingga, dan betapa kekuasaan Allah yang tidak bisa dilawan segala ketentuannya oleh siapapun. Hai tuh <Suluh> kalau ada al khulqah aladilah yusy'adad adahubishar basharun wahumul malaika. Ya dimana Allah telah menciptakan makhluk yang demikian besar yang tidak terhingga jumlahnya tidak bisa dihitung oleh manusia manapun dan mereka itu ialah para malaikat. Yang kedua, buah yang kedua daripada keimanan terhadap malaikat, syukrul abdi rabbahu ala ma'aulahu minat tarbiyatil amati wal khasati wal inayatil balighati Kita bersyukur, yakni menimbulkan syukurnya hamba kepada Allah, kepada Tuhannya dengan apa yang Allah telah aulah telah dia memberi nikmat apakah dalam bentuk tarbiyatil ammah wal khassah pemeliharaan yang umum dan pemeliharaan yang khusus pemeliharaan yang umum Yaitu segala makhluk Allah dipelihara Sampai waktu tertentu untuk hidup At-tarbiya al-khasa pemeliharaan yang khusus Yaitu Allah memelihara kaum mukminin Dengan mengantarkan hidayah kepadanya Juga diantarkan oleh para malaikat Allah Hidayah itu diantarkan oleh para Malaikat Allah langsung ke hati si mukmin tersebut. Wallahaiyalbalikoh dan perhatian Allah yang sangat luar biasa. Maka dengan kenyataan itu, setelah kita tahu dan kenal para malaikat itu, sungguh kita akan syukur kepada nikmat Allah yang demikian besar fakat hayya lahum ma fis samawati wa ma maka sungguh Allah telah menyiapkan bagi setiap hamba apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi wa min jumlati dhalika al malaikatu ala ikhtilafi wada'ifihim al muhimmah dan termasuk daripada apa yang Allah siapkan bagi setiap hamba adalah para malaikat yang mempunyai wadhaif tugas-tugas yang berbeda wadhaif tugas-tugas yang muhimah penting wa maratibuhumul azimah tingkatan-tingkatan mereka yang agung, kaum ya fagunau mengkulisuin wa makruhin. Para malaikat itu menjaga orang mukmin ini dari segala kejelekan dan segala yang tidak menyenangkan di depan rumah kita itu, ya. Ada para malaikat Yang membawa bendera Dan ada gerombolan syaitan Yang juga membawa bendera Berdiri di posisi masing-masing Di depan rumah kita Ketika kita keluar Dengan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil 'adzim. Kita mengucapkan itu. Para malaikat yang membawa bendera itu menyatakan hudi tawaqufida. Engkau mendapatkan petunjuk dan engkau mendapatkan jaminan kecukupan dari Allah. Dengan ucapanmu itu Kemudian ketika Orang yang keluar dari rumah itu Dengan bismillah seperti itu Berniat di jalan Allah Maka Malaikat yang membawa bendera itu Memancangkan bendera itu Pada Tangannya Dan menyertai Mumin Yang berjalan di jalan Allah itu Sehingga Para syaitan yang melihat mukmin yang dikawal oleh para malaikat itu menggigit. Tapi kalau si mukmin ini keluar dari rumah tidak baca Bismillah, juga niatnya tujuannya ke tempat yang haram atau niat berbuat haram. Syaiton pun segera memancangkan benderanya di tangan si syaiton itu dan mendampingi orang yang keluar rumah dengan jelek itu. Sehingga malaikat rahmat melihat dari kejauhan syaiton menyertai orang tersebut kembali tidak jadi merahmati orang itu. Begitulah Maka Para malaikat yang menjaga Si mu'min Tersebut Bahkan menjaga rumahnya Rumah si mu'min Dan mengantarkan rahmat ke dalam rumah Si mu'min itu Dengan syarat Rumah orang mukmin itu tidak terdapat padanya suara musik Tidak terdapat padanya suara lonceng Tidak terdapat padanya anjing Tidak terdapat padanya gambar makhluk hidup Maka malaikat rahmat masuk ke dalam Membawakan rahmat Allah sehingga rumah itu penuh rahmah Ya. Semua itu tugas para malaikat. Wa hum yastaghfiruna li ahli al Mereka para malaikat ini memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa yumaktubuna al-amala khairaha wa sharaha ila ghairi dalika min wada'ifihim Mereka juga menulis amalan-amalan seorang mukmin, apakah amalan yang baik ataukah amalan yang jelek. Dan masih banyak lagi wada'ifihim tugas-tugas mereka allati hayya'ahumullahu tabaraka ta'ala laha yang Allah telah siapkan bagi mereka ha? Allah yang maha mulia dan maha tinggi Telah siapkan baginya Ya begitu Sebagian daripada Buah Beriman kepada para malaikat itu Yaitu Menumbuhkan syukur Kepada Allah yang menciptakan makhluk yang demikian hebat dan demikian mulia. Ilahuna, mungkin ada yang bertanya sebelum ditutup, silakan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ah, ya. Nanti kalau bercerita setetes air itu satu malaikat. Mesti kalau banyak sekali. Banyak sekali malaikat. Nuwun banyaknya. Yes, ya, banyak tetesan yang turun itu. Haiwa hey, Barakatul Fikri. Waalaikumsalam. Nah. Nah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Barakallahu fiikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.